Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Nabiyina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajmain Wa manihtada bi hudah waqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'du kaum muslimin wal muslimat para jemaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita memudahkan langkah kita Menuju tempat yang mulia ini Bahkan paling mulia di dunia Yaitu masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala Taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala di dunia Yang dengan menghadirinya Akan subur keimanan Dalam sanubari hati kita Dengan kita bersenang-senang Mengambil hikmah faidah di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Di taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu agama kita akan semakin bertambah Iman kita akan semakin kokoh Dan persaudaraan di antara kita pun akan semakin kuat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Warizqan tayyiba Wa amalan mutakabbalah kita selalu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Ya Allah Kami memohon kepadamu Ilmu yang bermanfaat Rizki yang halal Dan amal Yang diterima Di sisimu Kau muslimin Wal muslimat para jemaah yang semoga Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita patut bersyukur Karena walaupun hujan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada kita Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga derap langkah kita ini Menjadi tabungan pahala bagi kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menyuburkan hati Dan keimanan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuburkan tanaman dengan air hujan yang penuh berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari atas langit air yang berbarakah, yaitu air hujan. Yang dengannya menyuburkan tanaman-tanaman yang gersang. Demikian pula, ma'asyiral muslimin. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kepada kita ya yang dengannya bisa menyuburkan hati manusia. Karena sebagian hati manusia ada yang gersang. Bahkan sebagian hati manusia ada yang mati. Oleh karenanya adanya hujan hendaknya semakin menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Ala adullukum ala ma yamhuu bihil khathaya wa yarfau bihi darajat?" Wahai para sahabatku, mau enggak saya kabari kepada kalian suatu amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa dan akan mengangkat derajat kita semua. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al wudhuu 'alal makarih, isbaahul al wudhu'i 'alal makarih wa kasratul huta ila al masajid." Berwudhu Walaupun kita lagi malas. Dan hujan pas dingin-dingin gini biasanya apa, Pak? Malas. Pamaning subuh ngantuk ya. Sedingin juga. Tapi justru itulah peluang pahala bagi kita. Karena adanya air hujan jangan malah bikin kita malas tetapi hendaknya bikin kita apa? semangat. Karena kalau kita semangat, Allah akan kasih kita pahala lebih banyak lagi. Karena ada tantangannya. Hanya orang-orang yang kuat imannya ya, yang akan berjuang melawan kemalasan tersebut. Wa kathratul hutaa'il masajid dan amalan yang lainnya yang bisa menghapus dosa-dosa kita Yang bisa Mengangkat derajat kita Adalah langkah Yang sering ya, Kita lakukan Untuk menuju Masjid Karena orang melangkah ke masjid Adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Baik untuk sholat Baik untuk taklim, Ya atau untuk amal-amal ibadah yang yang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema akidah yang biasanya Jumat keempat nih. Ya, Jumat Jumat keempat nanti saya enggak bisa. Jadi eh, diajukan sekarang. Baik. Kita akan membahas insyaallah taala ...tentang tema... ...Aqidah Islam... ...tentang Isa bin Maryam... ...bagaimana akidah Islam... ...mengenai... ...Nabi Isa bin Maryam ini... ...kenapa saya pilih... ...tema ini... ...sya paham... ...karena kita sekarang... ...tanggal... ...12 Desember... ...di bulan Desember... ...nanti ada perayaan yang disebut dengan perayaan Natal. Perayaan atas lahirnya Isa bin Maryam. Tapi yang merayakannya yaitu orang-orang Nasrani. Mereka merayakan gembira bukan karena cuma sekedar lahirnya Nabi Isa. Tapi mereka bergembira karena lahirnya Isa sebagai anak Tuhan. Baik, bagaimana sebenarnya akidah yang diajarkan oleh Islam oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa bin Maryam ini. Ini perlu kita ketahui karena ini termasuk bagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang apa itu iman? Dalam hadis Jibril yang masyhur, Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril Apa itu iman? Nabi SAW menjawab Al-imanu Antu'mina billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Walyaumil akhir Wa tu'mina bil qadari khairihi Wa syarihi Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Beriman kepada kitab-kitab Allah Beriman kepada hari akhir Dan beriman kepada takdir Yang dikenal dengan rukun iman Nah, salah satu termasuk bagian rukun iman Yang enam itu adalah iman kepada rasul. Rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara antara rasul utusan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Nabi Isa bin Maryam. Ya, makanya kita perlu mempelajari bagaimana akidah yang benar terhadap Nabi Isa bin Maryam. Kenapa demikian? Karena ada dua kelompok yang salah dalam menyikapi Nabi Isa bin Maryam ini. Kelompok yang pertama, kelompok yang berlebih-lebihan mengagungkan Nabi Isa bin Maryam sampai-sampai mempertuhankan. Menuhankan Nabi Isa bin Maryam, menjadikan dia Tuhan, menjadikan dia sebagai anak Tuhan. Ini orang-orang Nasrani. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ekstrim dalam menghina. Merendahkan Nabi Isa bin Maryam. Mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak zina. Anak dari pelacur yaitu Maryam. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Jadi ada kelompok. Yang berlebih-lebihan mengagungkan Nabi Isa bin Maryam. Sampai kebablasan. Sampai mempertuhankan. Ini salah. Dan ada kelompok yang merendahkan. Melecehkan Nabi Isa bin Maryam. Sampai-sampai mengatakan bahwa beliau adalah anak zina. Anak pelacur dan sebagainya. ya. Dan ini adalah juga salah. Yang benar adalah akidah Islam. Gereja Islam ini tengah-tengah, Pak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Tidak berlebihan seperti orang-orang Nasrani dan juga tidak merendahkan seperti orang-orang Yahudi. Ya. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menyikapi Nabi Isa alaihi salam. Ini perlu kita pelajari supaya kita nggak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan tidak mengikuti jalannya orang-orang Masrani. -orang kita semuanya nggak pingin. Apalagi setiap Muslim itu setiap sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil mahdubi alaihim waladh ya allah berikanlah kepada kami jalan yang lurus jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka itu jalannya nabi dan para sahabat bukan jalannya orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang nasrani Ya, yang tersesat karena mereka nggak berilmu, beribadah tanpa ilmu, dan juga bukan jalannya orang-orang yang engkau murka kepada mereka, yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Jadi kita setiap Muslim nih, setiap sholat kita itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai kita ini mengikuti langkahnya orang-orang Yahudi atau mengikuti langkahnya orang-orang Nasroni, kita harus bangga dengan agama Islam. Kalau kita menerapkan akidah Islam pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, disinilah kita akan meraih kejayaan. Dahulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu r.a pernah mengatakan, Inna na qawmun a'azana wahubil islam falam nabtagil izzata bi Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan kita ini dengan Islam. Kita tidak akan meraih kejayaan kecuali dengan Islam. Makanya sekarang ini kan lagi ramai kasus Palestina. Ya. Bagaimana ya presiden Amerika dengan sepihak mengakui negara Israel sebagai ya e, mengakui bahwasannya ibu kotanya ya, ibu kota Al-Quds adalah Yerusalem adalah ya, ibu kotanya Israel bukan Palestina dan ini tentu adalah semakin menambah parah penjajahan penindasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa ya masjidnya para nabi bahkan tempat Isra Mirajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kiblat pertama umat Islam ya nah kita enggak akan bisa meraih Masjidil Aqsa kita enggak akan bisa meraih Palestina memerdekakan Palestina kecuali dengan Islam kalau kita bangga dengan Islam kalau kita mempraktekkan Islam Maka kita bisa akan merebut kembali Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu pernah direbut oleh Salahuddin al-Ayubi. Menarik ada sebuah kalimat emas yang disampaikan oleh para ulama. Al-Kudus harroha Salahuddin Walla yaudu illa bi Sulahuddin. Palestina kudus dulu pernah ditaklukkan oleh Salahuddin maksudnya Salahuddin Al-Ayyubi dan tidak akan kembali diraih ditaklukkan kecuali dengan Salahuddin artinya apa Salahuddin kebaikan agama ya dahulu ditaklukkan oleh Salahuddin dan kita sekarang tidak akan bisa menaklukkan kembali Kecuali kalau kita memperbaiki Agama kita Memperbaiki akidah kita Termasuk Bagaimana akidah kita Terhadap Nabi Isa bin Maryam ya. Nah Al-Quran dan Sunnah Sebagai sumber pedoman agama Islam Telah mengajarkan kepada kita Bagaimana sikap yang benar terhadap Nabi Isa alaihi salam Yang pertama meyakini bahawa Isa bin Maryam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini ini poin penting pertama. Akidah Islam terhadap Isa bin Maryam kita harus yakin bahwa Nabi Isa alaihi salam itu pertama hamba. Supaya kita tidak berlebih-lebihan kepada Nabi Isa bin Maryam. Beliau hamba, yakni manusia biasa. Beliau makan, seperti kita juga makan. Beliau sakit, seperti kita juga sakit. Beliau juga nanti akan mati, sebagaimana manusia yang lain juga akan mati. ya Yang kedua, beliau adalah Rasul. Supaya kita tidak merendahkan. Supaya kita tidak mencela Nabi Isa bin Maryam. Makanya dalam syahadat ini, dalam persaksian ini keyakinan ini makhluk Rasulullah terdapat bantahan kepada paham Yahudi dan paham Nasrani. Keyakinan kita bawa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Keyakinan kita bawa Nabi Isa adalah Rasul ini bantahan kepada orang-orang Yahudi. ...yang mencela dan menghina... ...merendahkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi... ...keyakinan Islam terhadap Nabi Isa alaihi salam... ...terkumpul pada dua hal. Pertama, harus kita yakini... ...bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah ambah. Dia bukan Tuhan. Sama sekali... ...tidak memiliki hak rububiyah dan uluhiyah. Dia bukan pencipta pengatur alam semesta. Dia bukan raja alam semesta... Dia bukan pemberi rizki. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga bukan Tuhan yang harus kita ibadahi. Dia adalah hamba. Yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil. bahwasanya Nabi Isa alaih salam hanyalah hamba. Bukan Tuhan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zuhruf ayat 59. Ayat 59 di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan in huwa illa an amna alaihi wa ja'alnahu mathalan kata Allah Subhanahu wa taala Isa tidak lain hanyalah seorang hamba dia bukan Tuhan dia hanya hamba yang kami berikan kepadanya kenikmatan ini kelebihannya Nabi Isa memang dia adalah hamba tapi dia punya keistimewaan, keistimewaannya apa? dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi dan rasul. Nah, tapi dia hamba. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga, ya kul in nama anabasharom mithlukum katakanlah bahwasanya saya yaitu Nabi Muhammad SAW manusia seperti kalian. Yuhailah. Tapi diwahyukan kepada saya Ini pembedanya Tapi Rasulullah manusia Makanya Rasulullah kadang lupa ya Sehingga sujud sahwi Rasulullah makan Rasulullah tidur Rasulullah pernah sakit Rasulullah pernah luka Pada perang apa? Perang Uhud beliau terluka Rasulullah juga meninggal dunia Makanya Nabi mengingatkan kepada kita Supaya kita juga tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Seperti orang-orang Nasrani berlebihan kepada Nabi Isa. Dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W. ya, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepada aku. Seperti orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun. Saya itu hanyalah seorang hamba. Fakulu abduhuhi warosulu. Katakanlah saya adalah hamba dan rasulnya. Ya, baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya. Nabi Isa lillislam adalah rasul. Jadi walaupun beliau manusia biasa, bukan Tuhan, tapi bukan berarti kemudian kita rendahkan, karena beliau memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua manusia. Ya, hanya orang-orang khusus saja. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan Rasulnya termasuk Nabi Isa. Dalam surat An-Nisa ayat 170 Allah berfirman. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka diberi kitab. Yahudi diberi Taurat, Nasrani diberi Injil. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ya, berlebih-lebihan. Orang-orang Nasrani berlebihan sampai menuhankan Nabi Isa. Orang-orang Yahudi berlebih berlebihan menghina sampai mengatakan Nabi Isa itu adalah ya, anak zina. Wala taqulu 'alallahi illa alhaq. Janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali yang benar. Jangan mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya satu dari yang tiga, ya Trinitas, itu ucapan-ucapan yang tidak benar. Innaal Masihu Isa bin Maryamar Rosulullah. Sesungguhnya Al Masih Isa bin Maryam adalah rasulullah. Utusan Allah, ini dalil pak yang menunjukkan bahwasannya Nabi Isa itu adalah Rasul Utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini diperkuat digabung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ya yang dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu kunci masuk surga ya. Qatana bi man syaida an la ilaha wa adda wala wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Digabung oleh Nabi dan bersaksi bahwasannya Nabi Isa itu adalah hamba dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min dan bahwasannya Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Ya, kalimat Allah maksudnya Allah mengatakan apa? Kun fayakun. Allah cuma bilang kun jadi Nabi Isa. Dia tidak melalui proses seperti manusia-manusia yang lain. 6 ya. nah, Waruhun min Dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi bukan berarti Nabi Isa itu adalah ya, Bagian dari ruh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti anggapan orang-orang Nasrani Sehingga Allah menyatu kepada Nabi Isa bin Maryam Bukan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membuatkan ruh Untuk Nabi Isa alaihi salam Waljannatu haq Surga itu benar. Dia bersaksi bahwa benar ada surga. Wannaruhak dia juga bersaksi, beriman. Neraka itu ada. Makanya kita harus yakin mbak. Surga neraka itu memang ada. Dan sudah tercipta sekarang. Kalau kita bersaksi demikian. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Allah. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersaksi bahwasanya surga dan neraka itu memang ada. Apa balasannya? Ada halahuwal jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Jadi salah satu kunci masuk surga, keyakinan yang benar terhadap Nabi Isa. Kita harus benar akidahnya terhadap Nabi Isa. Jangan sampai salah. Ya, Karena kalau salah ini bisa menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga. Urusan akidah ini urusan yang penting. Bukan masalah yang remeh. Yang kedua. Kita meyakini bahwasanya Nabi Isa AS itu diciptakan oleh Allah dengan tanpa ayah sebagaimana penciptaan Adam Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Allah Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Nabi Isa diciptakan tanpa ayah. Ya, makanya dia disandarkan kepada ibunya, Isa bin Maryam. Karena dia enggak punya bapak. Ya, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Bapak Dan ini Kehendak Allah SWT ya, Kehendak Allah sebagai ujian Bagi manusia Siapa yang beriman kepada Allah SWT Dan siapa yang tidak Allah berfirman Dalam surat Ali Imran ayat 59 Surat Ali Imran ini Banyak berbicara tentang Nabi Isa ya, Makanya kalau kita punya Saudara Nasrani dan sebagainya kasih hadiah Al-Qur'an suruh membaca surat Ali Imran. Di situ banyak dikupas tentang akidah Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana akidah Islam tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, "Inna masal Isa inda wahu kama Adam." Perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Sumbakalalahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kepadanya kun jadilah fayakun sehingga jadi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah menciptakan Nabi Isa dengan ibu tanpa ayah. Apa suatu hal yang mustahil bagi Allah? Tidak. Tidak ada yang aneh. Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Makanya ini juga, wahai kaum muslimin, dalil bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu bukan Tuhan. Orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani, mereka mengklaim bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu Tuhan. Salah satu alasan mereka karena kehebatan Nabi Isa. Dia lahir tanpa ayah. Kita jawab kalau lahir tanpa ayah berarti Tuhan mestinya Nabi I, Nabi Adam alaihi salam Tuhan. Bahkan dia Tuhan lebih hebat daripada Nabi Isa mestinya. Kalau Nabi Isa masih punya ibu. Kalau Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Ya. Mestinya kalau kita mau kaidahnya lurus ya seperti itu. Tapi Nabi Adam bukan Tuhan, Nabi Isa juga bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu Wataala. Taib. Yang ketiga, yang ketiga, keyakinan Islam terhadap Nabi Isa alislam meyakini bahwasanya Isa adalah salah seorang diantara Rasul Ulul Azmi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu. Kamu maksudnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Nuh dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa bin Maryam. Berarti Isa bin Maryam termasuk Rasul Ulul Azmi. Apa maksudnya Rasul Ulul Azmi itu? Yaitu para Rasul yang teruji kesabaran mereka dalam berda'wah. Orang-orang yang banyak tantangannya, banyak ujiannya dalam berda'wah. Tapi dia ya sabar dalam menghadapinya. Ada berapa itu? Pertama Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang keempat Nabi Musa. Yang kelima Nabi Isa. Berarti ada lima. Pak. Itu yang disebut dengan Ulul Azmi. Rasul-Rasul Ulul Azmi yaitu para rasul yang sangat sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan dan ujian-ujian di dalam berdakwah kita lihat bagaimana ujian yang diterima oleh nabi muhammad sallam bagaimana yang diterima oleh nabi ibrahim alaihi salam sampai beliau dibakar oleh kaumnya tapi sabar nabi musa ya dikejar-kejar oleh firaun dan bala tentaranya Ya, Nabi Isa bin Maryam pun demikian, sampai beliau akan dibunuh. Ya, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Mereka adalah para Rasul yang sangat sabar sehingga digelari oleh Allah dengan ulul azmi. Tap. Yang keempat, ya aqidah terhadap Nabi Isa alaihissalam kita meyakini bahwa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa bin Maryam. Sebagai tanda kenabian dan kerasulannya. mujizat itu adalah keluar biasaan, ya, keluar biasaan, kedikdayaan yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti bahwa dia itu adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa taala. Nah, mujizatnya Nabi Isa itu apa? Satu, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Orang biasa nggak bisa pak. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa bisa. Udah mati dihidupkan lagi. Ya, panggil namanya, dia hidup lagi. Nah, Nabi Isa lisanam juga bisa menyembuhkan penyakit kusta. Di usap, langsung apa? sembuh bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Dan biasanya orang kalau buta dari lahir sejak lahir itu secara riset kedokteran sulit ya untuk bisa sembuh. Tapi ya Nabi Ismail salam bisa dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga diantara Mujizat Nabi Isa alaihi salam bisa bicara walaupun masih bayi. Ya, kalau orang-orang biasa bayi-bayi biasa paling juga bisanya nangis. Tapi Nabi Isa alaihi salam sejak bayi sudah bisa ngomong. Bukan ngomong nangis, loh, pak ya. Itu bukan omongan ya. Kalau cuma nangis toh itu bukan omongan namanya. Bicara, jelas. Salah satu omongannya adalah, pak. Ya. Wa ausani bis salat. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku dengan salat. Ya, di antara ucapannya juga adalah bahwasanya uh, apa namanya? Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikannya sebagai nanti akan menjadikannya sebagai nabi. Ini jelas omongannya. Ini termasuk Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Dalil Mukjizat ini difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 49. Ya. Di antara Mukjizatnya juga adalah Nabi Isa itu membuat tanah, membentuk burung, nanti jadi burung beneran. Jadi dari tanah gitu ya. Kemudian dibentuk burung, nanti jadi burung beneran yang bisa terbang. Ini termasuk mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Wa rasulan bani Israil, anni qad bi ayatin min rabbikum, anni ahlaku lakum min attini kaiha at fihi fa yakunu bi idhnillah. Ya. Saya membuat Ya Dari tanah Seperti burung ya, Ini bentuk seperti burung Kemudian saya tiup Lalu dia menjadi bun, e, Burung beneran Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Wa ubriul akmaha wal abrasa Demikian juga saya bisa menyembuhkan Orang yang buta dari lahir Orang yang kusta Wa uhyil mauta idnillah. Saya juga bisa menghidupkan yang sudah mati. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa matadda'iruna fi buyutikum. Di antara mujizatnya juga. Nabi Isa itu bisa tahu. Apa yang sedang dimakan dan apa yang disimpan di rumah. Kamu makan ini toh, ya Makan buah misalkan. Nabi Isa tahu. Ini mujizat Nabi Isa alaihi salam inna fi zalika la ayatan semua itu adalah tanda bagi orang-orang yang beriman. Baik. Yang kelima. Yang kelima di antara akidah Islam terhadap Nabi Isa alaihi salam bahwasanya beliau itu mengajak berdakwah kepada kaumnya untuk Beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak pernah Nabi Isa alaihi salam mengajak kepada kaumnya bani Israel untuk menyembah beliau atau menyembah ibunya. Itu tidak pernah. Ya, tidak pernah. Beliau dakwahnya seperti dakwah seluruh para nabi, mengajak manusia hanya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wataala saja. Dalil tentang masalah ini Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna ya. allaha rabbi wa Rabbukum fa'buduh Hada siratum mustaqim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabku dan Rab kalian Ini ucapan Nabi Isa AS. Allah adalah Rabku dan Rab kalian Fa'buduh Beribadalah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hada siratum mustaqim. Ya, inilah jalan yang lurus. Ya, inilah jalan yang yang lurus. Jadi Nabi Isa alaihi tidak pernah ngajak kepada pengikutnya. Bahwasanya beliau adalah Tuhan atau ibunya adalah Tuhan. Tidak pernah. Bahkan beliau mengajak kepada kaumnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan pernah ya seorang Dr. Zakir Naik menantang kepada siapapun yang bisa mendatangkan kepada beliau dari kitab Injil bahwasanya Nabi Isa alaihi pernah mengklaim dirinya secara tegas bahwa dia adalah Tuhan. Enggak ada. Ya, tidak ada bahkan dalam kitab Injil pun enggak ada bahwasanya Nabi Isa itu pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Ya, dan itu jelas sekali karena seluruh para nabi dakwanya sama. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu, yaitu selmuanya mengajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang keenam, Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada kaumnya akan datangnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita yakini. Nabi Isa itu sudah ngabarin nanti akan datang seorang nabi setelah saya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan menyampaikan ciri-cirinya. Makanya dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah disampaikan ciri-ciri nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Yahudi dulu, Pak, di kota Madinah ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kenal tahu bahwasanya itu adalah nabi yang sudah diberitakan oleh Nabi Musa dalam Taurat. Ya, ciri-cirinya ada. Mereka paham. Cuma mereka enggak mengikuti. Ya, mereka paham. Bahkan sebelum para sahabat Anshar Beriman Dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW Orang Yahudi sudah Ngabarin Sekarang akan tiba saatnya Apa? Datang seorang rasul Yang diberitakan oleh Nabi Musa AS. Kami akan Mengikutinya dan menghabisi kalian Ini orang Yahudi sudah nakuti para Sahabat, para ahli Madinah Ternyata yang beriman siapa? duduk Madinah para sahabat bukan orang-orang Yahudi. Artinya mereka sudah tahu karena mereka membaca, mereka punya kitab. Mereka punya Taurat dan mereka punya Injil dan di situ sudah disebutkan secara jelas tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya Allah berfirman wa id qala isa ibn maryam ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum Musaddikal lima bayna yadayya min at-taurah Wahmubashirom bi Rasuli Yaktimimbaadismuhu Ahmad dan ingatlah tatkala Nabi Isa mengatakan Wahai bani Israel, bani Israel itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan ya Taurat, ini yani sebelum Nabi Isa lillislam dan memberi kabar gembira. Dengan seorang Rasul yang datang setelah saya Namanya Ahmad ya Namanya Ahmad Karena Nabi Muhammad itu memiliki beberapa nama Salah satunya adalah Ahmad Muhammad, Ahmad Itu nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi sudah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi wasallam Yang kedelapan Aqidah Islam Tentang Nabi Isa AS bahwasanya tidak ada Nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Jadi setelah Nabi Isa, Nabi setelahnya Adalah Nabi Muhammad Tidak ada Nabi antara Nabi Muhammad Dengan Nabi Isa tidak ada Makanya dalam ayat tadi Wa mubashiram birasuli Ya'ti mimba'di Seorang Rasul yang datang Setelah saya Ya Berarti Nabi Muhammad adalah Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam. Dan ini ditegaskan juga dalam hadis. Lam yakun baini wa bainahu Nabi. Kata Nabi SAW tidak ada antara saya dan antara Nabi Isa itu seorang Nabi. Ya, Wa innahu nazil. Dan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun ke langit dunia. Di sekarang berada di langit yang kedua. Faida roa itu muhfaqrihu. Apabila kalian melihatnya nanti setelah turun, maka kenalilah dia, kenalilah Nabi Isa alaihissalam yang memiliki sifat-sifat sudah disampaikan oleh Nabi. Sifatnya Nabi Isa begini dan begini. Nanti akan kita bahas yang kesembilan. Di antara akidah Islam tentang Nabi Isa alaihi bahwa Nabi Isa itu enggak disalib. Enggak dibunuh. Ya, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dengan roh dan dengan jasadnya sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang masih hidup. Ya. Dalilnya bahawa Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah subhanahu wa taala Surat Ali Imran ayat 55. Iḍqālāhu ya Isa, inni mutawfīka, warāfi'uka ilāyya, wa muttahiruka min kafaru. Inilah tatkala Allah subhanahu wa taala mengatakan wahai Isa. Sesungguhnya kami mutawafik. Mutawafik di sini ada dua arti. Arti mewafatkan kamu, iaitu nanti akan diwafatkan oleh Allah. Ya. Atau makna yang kedua, makna yang kedua, mutawafik artinya ditidurkan, ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Warofi uka ilayat dan kami mengangkatmu. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemana? ke langit. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Makanya dalam hadis Isra Mikraj dalam hadis Isra Mikraj disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Para ulama mengatakan kenapa Nabi Isa alaihi salam berada di langit yang kedua? Karena beliau akan turun. Makanya di langit yang kedua, enggak jauh-jauh. Nah Dan ini, ma'asyiral muslimin, ditegaskan juga oleh Allah dalam surat An-Nisa pada ayat 157 158 Allah membantah klaim ya orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi disalib ya Allah berfirman wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryama rasulullah dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam. Rasulullah. Lalu kata Allah. Wama kotaluhu. Wama solabuhu. Mereka itu enggak membunuh Nabi Isa. enggak juga menyalipnya. Walakin syubbihalahum. Tapi diserupakan dengan orang yang mirip sama Nabi Isa. Yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Ya, tapi orang yang mirip dengan Nabi Isa, ya disebutkan dalam tafsir itu salah satu pengikutnya Nabi Isa. Tapi kemudian dia berkhianat kepada Nabi Isa. Diserupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Dialah yang dibunuh orang-orang nasrani mengira bahwasannya itulah Nabi Isa. Padahal Nabi Isa tidak terbunuh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya, ini. Yang ke-10. Di antara akidah Islam tentang Nabi Isa alaihi salam bahwa Nabi Isa alaihi salam nanti akan turun di akhir zaman. Dengan mengikuti syariat Islam, bukan dengan agama agamanya sendiri ya, syariatnya sendiri enggak. Mengikuti Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia akan membunuh babi menghancurkan salib menghapus jizyah upeti dan akan membunuh dajjal ya dan akan membunuh dajjal dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu nanti akan turun ya. firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 100 50 ya 9. Allah berfirman wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihhi qabla mautih. Tidak ada seorang pun dari ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kecuali akan beriman nanti kepada Nabi Isa sebelum matinya. Jadi nanti Allah mengabarkan bahwa nanti akan ada orang ahlul kitab ...yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam sebelum dia mati. Ya, sebelum Nabi Isa alaihi salam mati... ...ada orang-orang ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Isa alaihi salam nanti akan turun ke langit dunia. ya Sehingga nanti mengajak kepada ahlul kitab untuk beriman... ya ...dan mereka pun percaya kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan ini telah ditegaskan oleh hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu apa Pak? Hadis yang banyak sekali diriwayatkan dari para sahabat yang gak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Itu gak mungkin. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda. Demi dat yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah ya. Nabi kalau bersumpah berarti apa yang akan disampaikan ini benar-benar masalah penting. La yushikan nayyan silafikum ibnu Maryam. Kalau Nabi sumpah berarti memperkuat ucapan ya. Makanya aneh kalau ada orang nggak percaya, ya sudah sumpah Nabi, tapi kok kemudian umatnya nggak percaya? Karena aneh. Dan ini memang ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW nggak percaya dengan Nabi Isa nanti akan turun. Orang-orang ya, ahli filsafat, orang-orang yang mengandalkan kepada akalnya, mereka mengatakan bukan Nabi Isa yang turun. Ya, maksudnya nanti itu abah e, kejayaan Islam yang akan turun, kemenangan yang akan turun. Padahal Rasulullah sudah jelas demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sumpah Nabi. Ditambah lagi layu sikenna. Kalau yang tahu bahasa Arab, ini ada lam, ada nun yang intinya adalah untuk memperkuat. Pasti. Ya. An yanzila fikum Ibna Maryam hakaman adla. Isa bin Maryam nanti akan turun ya ke dunia sebagai hakim yang adil. Fayatsiru <tutup> salib, lalu dia memecah yang menghancurkan salib, ya, untuk sebagai apa? Bantahan kepada orang-orang nasrani yang mengklaim bahwasannya Nabi Isa itu di, disalib. Nabi Isa sendiri yang akan menghancurkan salib, ya, wayak hinzir dan Nabi Isa alaihi salam akan membunuh babi. Orang-orang nasrani kesukaan makanannya adalah babi. Ya. Artinya ini bukan ajaran Nabi Isa. Ini bukan ajaran Nabi Isa. Salib babi bukan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa berlepas diri. Makanya dia membunuh babi. Wa yadaul dan menghapus upeti. Wa mal hatta la yaqbalahu احد. Dan waktu itu harta sangat melimpah sampai-sampai enggak -sampai ada yang mau nerima harta. Masyaallah. Dikasih duit itu enggak ada yang mau. Saking melimpahnya. Turah-turah. Nah, Itu di akhir zaman nanti. Dan hadis-hadis tentang masalah ini. Mutawatir dan harus kita percayai. Ini masalah akidah. Harus kita percayai bahwasanya Nabi Isa AS itu nanti akan turun ke langit. Uh, turun dari langit yang kedua ke mana? Ke bumi. Mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW nanti dia akan bersama barisan Imam Mahdi dan membunuh Dejal di Palestina di eh, apa yang disebut dengan Pintu Lut ya disitulah nanti Nabi Isa AS akan bertemu dengan Dejal dan membunuh Dejal ya, dan membunuh Dejal di Palestina, makanya Palestina ini negeri yang berbarokah pak negerinya para nabi. Ya, negerinya para nabi. Makanya saat sekarang diguncang Palestina, semua negara-negara bangkit. Ya. Untuk menunjukkan persatuan mereka, apalagi di sana ada Masjidil Aqsa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga Masjidil Aqsa dan menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Nah. Dan nanti Nabi Isa alaihi salam di bumi itu selama tujuh tahun, tujuh tahun dan meninggal dunia pada umur empat puluh tahun. Beliau ketika dinaikkan, diangkat oleh Allah subhanahu wa taala usia 33 tahun, usia 33 tahun. Nanti akan hidup di akhir zaman turun ke, langit, ke dari langit ke bumi selama tujuh tahun. Beliau meninggal pada umur 40 tahun. Nah. Ini uh, dalil-dalilnya ada di mana? Di materi tipe. Selanjutnya, makasyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita singgung dikit tentang masalah perayaan Natal. Ya, perayaan Natal. Karena Natal itu ya, orang mengklaimnya adalah lahirnya Nabi Isa alaihi salam sebagai tuhan atau anak tuhan. Padahal ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas bahwasanya Nabi Isa alaihi salam bukanlah tuhan atau anak tuhan. Dan Allah secara tegas menyatakan bahwasanya akidah ini adalah akidah yang kufur. Akidah yang kufur. Mari kita baca beberapa ayat ya yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihi bukanlah Tuhan. Nih, surat Al-Jin ayat 3. Allah berfirman, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, matta khada sahibata wala walada. Maha tinggi Allah Subhanahu Allah enggak beristri dan tidak pula beranak. Dalam surat Yunus ya, ayat 68 juga demikian surat Maryam ini yang paling mantep nih ayat 88 sampai 93 waqalut tahawdhar rahman waladah mereka mengatakan bahwasanya sub Allah subhanahuwataala mempunyai anak lakodji tumshiyan idah sungguh kalian sudah kurang ajar sama Allah subhanahuwataala mengatakan Allah subhanahuwataala punya anak ini adalah kalimat yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya takadus sama watu yatafator nami watansakul ar watahirul jibalu hadda andaulil rahmani walada da, wama yambahilil rahmani ayatta hidawarda. Kata Allah, hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin punya anak. Jadi, anggapan bahwasanya Isa al-Masih adalah anak Tuhan ini adalah anggapan yang batil, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan Laqad kafaralladziina qalu innahu as-salisatu sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga ya Tuhan uh, Allah Subhanahu wa kemudian ya Tuhan uh, Isa Yesus ya kemudian ibunya yaitu Maryam Naam ini dikatakan oleh Allah siapa? kafir. Ya, kalau ada sekarang orang liberal mengatakan jangan sebut orang Yahudi dan Nasrani itu apa? kafir. Loh yang menyebut itu siapa? Yang menyebut bahwasanya orang Nasrani dan Yahudi kafir adalah Al-Qur'an. Kalau mau protes berarti protes sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menegaskan Yahudi dan Nasrani itu kafir. Laqad kafaralladziina qalu innaw asallallahu sungguh telah kafir orang yang mengatakan ya allah itu adalah satu dari yang tiga kalau kita mengetahui bahwasannya nabi isa alisalam bukan tuhan tapi orang-orang nasrani merayakan natal itu dengan anggapan dan keyakinan bahwasanya ya mereka sedang bergembira atas lahirnya isa sebagai tuhan atau anak tuhan maka tidak boleh bagi umat Islam untuk mendukung perayaan tersebut. Ikut-ikutan Natal bersama. Ya, enggak boleh. Karena mendukung kekufuran ini sangat berbahaya. Kan kalau kita ikut ikutan Natal bersama, ya, berarti apa? Kita mendukung akidah mereka. Mendukung keyakinan mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Orang mendukung kekufuran, ya berarti juga adalah apa? Sama saja, ya, nggak ada bedanya. Demikian juga tidak diperkenankan bagi kita, maqsirul muslimin, ya. Jadi kalau ikut-ikutan itu ijma para ulama nggak boleh, Natal bersama itu nggak boleh. Sepakat para ulama. Demikian juga nggak boleh bagi kita mengucapkan selamat Natal, karena mengucapkan selamat itu berarti dukung juga. Kalau ada orang berzina kemudian kita bilang selamat anda telah berzina berarti mendukung ya. Kalau ada orang minum kormer kemudian kita bilang selamat ya karena anda telah minum kormer ya sepuluh botol berarti apa? Dukung. Walaupun kita nggak minum berarti mendukung ya sama aja ya sama aja. Demikian juga kalau kita mengucapkan selamat Natal ya. Berarti kita mendukung kekufuran. Ma'udzubillah min dalik. Kata Imam Ibn Al-Qayyim ini. Ada ucapan selamat. Dengan syiar-syiar kekufuran. Maka hukumnya adalah haram. Dengan kesepakatan para ulama. ya Sepakat para ulama ya. Gak boleh. Seperti ucapan selamat hari raya. Hari raya mereka dan sebagainya. Kalau bukan kekufuran maka minimal adalah haram sebab hal tersebut kata beliau sama halnya dengan memberi selamat atas sujudnya mereka terhadap salib, ya, atau e, keyakinan keyakinan mereka yang salah terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata beliau ini lebih parah daripada orang yang mengucapkan selamat atas minum khamer, membunuh zina dan sebagainya. Ini kalau ada orang berzina aja kemudian kita bilang selamat Anda berzina. Itu aja enggak boleh apalagi mendukung kekufuran atau selamat ya Anda telah uh, mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Lebih-lebih enggak -lebih boleh ya. Nah, kita umat Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita toleransi. Kita toleransi, tapi toleransi bukan berarti kemudian kita lebur ya mengorbankan akidah kita. Toleransi itu gampang. Lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi. Saya punya prinsip dalam agama Islam seperti ini, bagi kalian punya prinsip seperti itu yaitu toleransi. Toleransi bukan berarti kemudian kita merusak akidah kita, keyakinan kita. Ya, dan ketika kita melarang enggak mau natal bersama, enggak mau mengucapkan selamat natal bukan berarti kemudian kita tawuran sama mereka, bukan berarti kemudian kita membunuh mereka, enggak. Kita berbuat baik Allah sewajarnya yang dalam al-al yang diperbolehkan. Tetap bermasyarakat, bertetangga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling toleransi. Rasulullah ngasih hadiah, diberi hadiah. Rasulullah menjenguk ya orang kafir, ya. Gak ada masalah Masalah-masalah duit Jual beli ya Dengan orang kafir Gak ada masalah Tapi Rasulullah seselem Gak pernah kemudian ikut Natal bersama Padahal di zaman Nabi Ada gak orang Yahudi atau orang Nasrani Ada Di zaman Nabi ada orang Yahudi Orang Nasrani ada Tapi gak pernah ada penukilan Nabi atau para sahabat Ikut Natal bersama Oh ada orang Yahudi nih lagi uh, Ada perayaan orang-orang itu lagi perayaan, kemudian Nabi ikut mereka. Ya. Berikan kepada saya hadisnya kalau memang ada. Kalau memang ada dan hadisnya sahih, kita akan ikuti. Ya. Tapi ternyata enggak ada. Menunjukkan bahwa toleransi itu bukan berarti kemudian ikut-ikutan dengan akidahnya mereka. Ya. Toleransi itu atat kala kita bangga dengan agama kita. Kita bangga dengan prinsip agama kita. Nah. Demikian maksyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akidah Islam tentang Nabi Isa bin Maryam. Mudah-mudahan uh, kajian ini bisa dipahami ya dan bisa menambah kuatnya akidah kita terhadap agama Islam yang kita cintai bersama. Ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.